Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman pemirsa Jumpa kembali bersama kami di Rehan Entertainment Semoga Anda hari ini selalu diberikan nikmat sehat, rejeki Serta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu SWT pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah amalan solawat Yang dimana amalan solawat ini dinamakan dengan pohon uang Bikin hutang cepat lunas dan memiliki banyak uang Amalan ini diijazah oleh oleh Asyihuna al-Habib Syaghah bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun sebelum lanjut, jangan lupa buat teman-teman dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like Jempol ke atas dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, supaya kalian tidak akan pernah ketinggalan untuk video-video yang bermanfaat untuk selanjutnya. Mungkin pemirsa saat ini yang sedang dilanda atau terlilit hutang, mungkin karena perekonomian yang tidak stabil atau anda berdagang lagi sepi atau omset Anda menurun, Anda bisa mencoba dengan mengamalkan solawat ini. Solawat ini bernama solawat sajaratun nukut, di mana Anda harus benar-benar istiqomah dalam mengamalkan ini. Istiqomah lebih baik daripada seribu karomah menurut para alim ulama terdahulu. Lalu bagaimana untuk selawatnya dan cara mengamalkannya? Sebelum Anda mengamalkan selawat ini, Anda diwajibkan tawasul terlebih dahulu. Yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua adalah Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang ketiga pemberi ijazah yaitu Ashhabib Syaqib bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah anda tawasul, kirim al-Fatihah buat beliau. Kemudian anda baca selawatnya. Allahumma sholli ala syaidina Muhammad wa ala alihi syaidina Muhammad. Anda baca 400 kali setelah anda sholat fardu, sholat isya. Dan batasnya sampai menjelang subuh. Atau anda bisa kerjakan selagi anda sewaktu anda bekerja atau lagi menjaga toko anda baca ini, insyaallah jika anda memang benar-benar istiqomah dan sungguh-sungguh mengamalkannya ini, insyaallah segala rezeki kemudahan akan datang dengan yang tidak disangka-sangka. sudah banyak orang yang membuktikan dari shalawat amalan shalawat ini yang dimana tujuannya adalah untuk kita diberikan kelancaran rezeki Jadi tidak sia-sia jika kita sudah bekerja keras Namun jika kita tidak diiringi dengan doa Insya Allah kurang lebih mantap rasanya buat kita semua Jadi ketika anda bekerja Sambil lalu anda mengamalkan salawat ini Insya Allah rezeki anda akan semakin berlimpah buat kalian semua Dan semoga anda yang saat ini sedang memiliki masalah hutang Cobalah anda amalkan ini dengan benar dan istiqomah Insya Allah akan dipermudah untuk dalam cara melunasi hutang anda Baik teman-teman semoga video kali ini menjadikan hidayah buat kita semuanya Agar lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu SWT Semoga bermanfaat Jangan lupa bagikan kepada seluruh teman, sahabat atau keluarga anda yang mungkin saat ini sedang lagi kesusahan. InsyaAllah Anda yang membagikan video yang bermanfaat, Anda juga akan mendapatkan pahalanya dari Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.